Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga Saudaraku semua Berada dalam lindungannya Dalam kesehatan Kita semua bersaudara Kali ini saya akan membahas tentang Sakit jiwa Ini tentang sakit jiwa Di mana saya perhatikan banyak Orang-orang di Indonesia ini yang mengalami sakit jiwa kenapa saya katakan begitu orang-orang yang sakit jiwa itu gampang dan mudah diketahui Ini makanya sakit itu ada dua ada yang sakit fisik ada sakit jiwa nah sedangkan di dalam diri kita seperti yang pernah saya jelaskan di dalam video sebelumnya bahwa Ketika rahim Ketika tubuh kita berada dalam rahim Usia kandungan 120 hari Allah meniupkan ruh Wanafakur ruhi Ruhi, ruhku Jadi ruh itu bukan diciptakan Tapi ditiupkan Ruh ini ibaratnya adalah Dasar, fondasi dasarnya Zab Ruh ini adalah Adam Ruh ini adalah khalifah, wakil Allah di bumi, wakil Allah di dalam diri setiap manusia di dalam paling dalam. Ruh ini adalah khalifah, ruh khol ini adalah Adam. Nah, ketika ditiupkan ke dalam rahim, maka di sanalah lahir Hawa. Hawahu nafsu. Ada hawa amarah, hawa lawwamah, hawa safia dan hawa maaf maina maka dilahirkanlah ke dunia nah ketika lahir ke dunia manusia ketika tumbuh masih baik dia masih menggunakan rasa kalau nangis, eh, kalau pengen makan nangis pengen ini nangis pakai rasa bahkan dia tahu antara orang jahat dan orang baik karena baik ini masih murni belum menggunakan terlalu banyak akal pikiran nah ketika tumbuh 2 tahun sudah boleh tahu jajan itu lain oh, kampung saya ada oh, anak kecil baru berusia setengah tahun udah, oh, udah pinter aja mak ah, ajan mak ajan ibu katanya ajan ibu Kewalung udah pinter ajan baru kecil man, udah pinter ajan nah artinya berarti udah mulai tumbuh tu pikirannya mulai tumbuh nafsunya wah oh, ngamu wah oh, ngamu nya bukan lagi pakai rasa udah pakai keinginan keinginan udah muncul dari situ dua tahun ke atas ini manusia sudah terkontaminasi jiwanya, runya runya ya, saya katakan runya sehingga disitulah yang disebut jiwa jadi ketika lahir ke dunia maka disitulah yang disebut jiwa nah jiwa ini bisa terkontaminasi lu itu ibarat air jernih air bening nah sedangkan pikir ibaratnya kopi nafsu ibaratnya gula yang suka manis-manis janji manis itu nafsu janji manis nanti akan begini akan begitu itu terlalu banyak janji itu namanya kalau dikatakan gula nah pikiran ini adalah kopi berarti terus ada hati lagi creamer atau misalnya susu dicampur di odak aduk menjadi satu nah, ini jiwa itu bisa terkontaminasi oleh pikiran lalu seperti apa sih yang membuat pikiran eh, jiwa kita menjadi keruh menjadi tidak sehat ini ada perbedaan antara sakit fisik dengan sakit mental, sakit jiwa Orang yang sakit fisik, bahkan sebelum dokter tahu sakitnya apa Yang sakitnya yang ngasih tahu malah Dok, aduh saya nyeri dada nih Dok, uh saya sakit perut nih dok Bahkan dokter tahu pun bahkan mengobatinya dari referensi yang sakit Tapi kalau sakit mental, apa kita sadar? Tidak sadar loh, ketika kita mengatakan kapir sesat sama orang aja udah itu udah sakit mental, itu udah udah sakit jiwa bro, itu harus dirukiah berarti, jiwanya sudah terkontaminasi oleh nafsu dan pikiran. Kenapa saya santai saja saya ketika ada orang yang mencela ya buat apa dilayanin? Kalau jiwa-jiwa yang sudah kembali kepada Allah dan Islam berserah diri kepada Allah itu sudah tidak ada waktu buat ngeladamin orang-orang yang sakit karena memang fitrahnya ketika saya ingat kakek ketika dulu pas saya kecil diajak ke kebut bilang kalau kamu nanam jagung kamu tanam jagung pasti banyak kerumput di sekitarnya yang ketumbuh walaupun kamu tidak menanam kerumput itu dan banyak hama-hama benalu yang ikut tumbuh saat jagung mau tumbuh itu udah mitra. Jadi ketika saya menanam kebaikan, ketika saya ingin menyampaikan suatu kebenaran, itu pasti aja ada yang mengintil, ngikutin, Yang, yang ngatain sesatlah, yang ngatain mutablah, yang ngatain hati-hati. Terus, Anda sendiri tidak sadar bahwa Anda sedang sakit. Ketika mengatakan orang lain sesat, ketika mengatakan orang lain kafir, tanpa disadari Anda tidak menunggu mati untuk masuk neraka karena di dalam diri anda sudah terbakar oleh api amarah di dalam diri anda sudah terbakar rasa permusuhan saya kan menganggapnya saudara semua gak pernah saya memusuhi dan saya gak pernah yang perlu kasih tahu. saya gak pernah ikut pengajian apapun walaupun dulu saya pernah sekolah pesantren di cabang gontor pernah juga saya ngajar di Alpihetun bahkan pernah walaupun sampai keluar dan pernah juga saya sekolah di tempat-tempat lain, tapi tidak pernah saya mengikuti nisan buki, saliran nisan buki sekitar itu. Bahkan ini pengalaman saya, saya dulu punya ketua nisan buki, bahkan ketuanya suka buki, bahkan kiainya saya lawan. Dia mengatakan bahwa tapak pohon kilat walau tapak karut tidak tilah. Tapi arti tapak pohon di sini untuk apa? Untuk mengkaji Al-Quran Lah berarti kata saya itu kita itu jadi malam dampak dipikirkan. Kan apa yang dipikirkan mah mahluk. Berarti mahluk. Kalau mahluk berarti diciptakan sama manusia. Ngamuk. Sampai hari ini terjadi petengkaran. Nah, iya. Terlalu banyak didominasi oleh pikiran. Menurut saya jari saya begitu terlalu berpikir. I Ayahnya mean, tertutup dari orang lain. Bahkan menganggap orang lain masih bodoh. Saya tidak pernah menganggap anda bodoh kok. Semua manusia saya sendiri bodoh. Yang yang mencerdaskan penyakit Allah. Makanya saya mengajak kalian untuk berserah diri saya tidak berarti mengguduhi saya hanya ingin berbagi sharing In sharing sifatnya ingin berbagi apa yang saya alami disampaikan dan saya tidak bermaksud menginat atau menjalankan siapapun kalau tiba-tiba ada yang merasa terbakar gak salahnya sendiri kenapa pikiran anda itu seperti pentul korek kegesek dikit langsung nyala saya menyebutnya pentul korek orang-orang nggak -orang sehat kalau begitu nggak sehat kalau Anda mudah terbakar ketika ada orang lain yang berbeda pemikiran sama kita tiba-tiba anda langsung mengajak menyebut sesat menyebut kafir. tanpa sadar Dajjal itu ada di dalam diri anda sendiri karena Dajjal itu tercap di dalam jidatnya tulisan ke faro kafa selalu mengkafirkan orang lain dan Dajjal itu bersifat menutup sebelah mata, tidak mahu dia menerima sesuatu yang baru padahal Islam itu update Islam itu selalu diperbaharui dalam setiap masa mana masih begitu-begitu saja, saya bukan berarti tidak iman saya iman kepada Allah, ya kan Allah nya dimana? kan Allah itu lebih dekat, saya ya Allah di dalam diri kita sendiri meliputi Alhamdulillah saya terus beriman katanya kepada Rasul ya Rasul mana kan Rasul itu Rasul itu setiap manusia diutus ke dunia itu kan berarti diutus. Bukan keinginan saya lahir ke dunia. Bukan keinginan orang tua saya lahir ke dunia. Mereka juga tidak niatnya tidak membuat saya. Niatnya bikin enak kok lahir saya. Berarti kan bukan keinginan saya, bukan keinginan orang tua. Tapi karena memang setiap manusia itu, jangkauan dia itu hewan saja, ular, kerbau itu dilahirkan ke dunia mereka punya tugas masing-masing. Diutus. Semua manusia diutus, Cuma jangan terlalu terbloklah dengan pemikiran-pemikiran yang terlalu masih primitif. Itulahnya gerobak gitu. Gerobak dipakai buat ngangkut barang. Ya kan? Memang zaman dulu kepake itu gerobak. Dipakai buat ngangkut barang. Tapi zaman sekarang udah ada mobil bak, ngapain juga pakai gerobak? Misalnya dari Sukabumi ke Jakarta, pakai gerobak, aja terus, ya gempor Bisa nyampe 4 hari ke Jakarta dari Sukabumi tapi kalau dengan mobil bak mobil bok atau dengan mobil lapansa itu kan paling gimana tiga jam nggak ngapain serepot-repot repot kita pakai mobil gerobak yang udah lama udah jadul apalagi misalnya dari sini ke Arab apalagi dari sini ke Amerika udah nggak jam pakai pesawat aja ngapain serepot-repot repot kita pakai cara lama kita Allah udah menyediakan update setiap tahun nggak bukan berarti saya tidak iman hanya perbedaannya cara memandang anda dengan cara memandang saya beda nah, jangan berarti, bukan berarti orang lain salah seperti angka 6 ketika dilihat dari sana mungkin angka 9 tapi ketika dilihat dari sini, angka, 9, angka 6 itu kan cuma berbeda perspektif aja, ya kan? bukan berarti orang salah saya tidak pernah menyalahkan orang lain Silakan aja orang lain berpendapat wah oh, kiamat itu kehancuran tapi dalam bahasanya, menurut bahasa itu sendiri kiamat itu bukan kehancuran Kehancuran itu di dalam ayat Qurannya adalah asyaa, ah. sedangkan kiamat adalah kebangkitan karena dari bahasa Arab juga ko koma mayakumuk, ko mayakum itu bangkit, berdiri, bangun, kiamulayal, bangun tengah malam, kiamu binapsi, berdiri sendiri. Lah emang di surat kiamatnya juga lauksimu si mubimil kiamah, wan tahir mubinapsi lawamah. Tidak diragukan kiamat itu terjadi. Walauksi lebih amal kiamat. Walauksi mu binasilawama dan tidak diragukan lagi pada hari kiamat itu banyak orang yang mencelak. Nah kalau semeninya saya anda mencelak, orang lain sesat kafir, ya anda sakit anda yang banyak yang hancur. Terus orang Islam yang Yusuf senang kan ketika kiamat maka bergembiralah orang-orang yang beriman. Nah, senang orang bangkit ku Islam. Jadi banyak sekarang orang-orang sadar. Itu kerana apa? Datangnya pertolongan Allah Al-Asr Ida Jaya Nasrullahi Wa Al-Fat Waro'ay Tana Sayyad Hulu Nabi Dinilahi Al-Wajah Jika datang pertolongan Allah Maka Allah akan mengirimkan orang berbondong-bondong Memasuki dinullah Memasuki jiwa-jiwa Allah Berbondong-bondong Saya yakin Sekarang justru Islam lagi bangkit Saya yakin sekarang justru anda sadar Bahwa Islam itu Tidak selalu harus uh, Primitif Tidak selalu harus berpikir yang jadul-jadul Tidak -jadul. selalu harus dorong-dorong Robak Tapi Islam juga harus pakai jet Islam juga harus pakai pesawat yang sangat canggih Update Saya yakin saya itu tidak tertinggal Justru Islam itu malah Sejuta tahun yang akan datang juga akan tetap Maju Bukan tentang pola pikirnya, kalau pola pikir ini tadi yang saya bilang ini pikiran ini yang membuat orang jadi sakit jiwa itu pikiran karena menganggap apa? paling benar ini bahayanya itu pikiran yang membuat orang sakit jiwa itu karena pikiran kontaminasi pikiran ibaratnya ruh itu adalah air yang jernih nah pikiran ini ibaratnya kopi nafsu itu ibarat gula hmm? hati itu ibaratnya susu-susu nah Edi akhirnya seperti botol ini menjadi butak, menjadi butak, menjadi ini, akhirnya nganggap orang lain kafir, beda pemikiran dikit, kafir, apa-apaan, <tuh> coba belajar segembira lah, belajar, belajar bahagia, jangan selalu mencela karena celahan itu akan kembali kepada diri sendiri, apa yang kita keluarkan itu adalah gambaran diri kita sendiri, gambaran diri kita sendiri yang memang masih terbaik sempit ruangnya kayak kolam kolam kalau sempit terus juga cetek itu karena ya, umumnya cetek kolam, kita turun aja ke, ke masuk ke kolam yang cetek sama sempit wah langsung keruh ketika rasa perasaan kamu langsung keruh apa? melihat orang yang berbeda pemikiran dengan anda itu berarti anda sudah dipastikan anda itu sempit sama apa? sempit dan dangkal. Tapi kalau seandainya anda terketuk, oh ini nih yang benar nih, oh berarti anda luas seperti samudra, berarti anda terbuka, berarti anda kiamat, berarti anda sedang bangkit. Makanya orang Islam berbahagialah ketika kiamat itu datang. Kiamat seneng bang. kiamat itu oh, seneng banget dengan kiamat. Orang Islam akan bangkit tuh, karena pada pada Kapan terjadinya kiamat itu di ayat? aku yang sendiri coba baca ketika mata terbelalak ketika mata terbelalak artinya ketika pandangan manusia sudah melek melek teknologi cara berpikir sudah luas tiba-tiba anak malah nggak mau mengikuti perubahan ya berarti bagi anda itu kiamat itu hancur Tapi kalau menurut Quran sendiri kiamat itu adalah kebangkitan Islam Anda suka mencelak bagi anda berarti kiamat itu hancur tapi kalau yang bangkit selalu tersenyum bahagia ketika kiamat terjadi, karena pikirannya terbuka matanya terbelalak. Lihat di surat kiamat surat 75 al kiamat ayat 6 dan 7, kapan terjadi kiamat? Yaitu ketika mata terbelalak dan ketika bangkai-bangkai atau fosil-fosil dibangkitkan, ya sekarang yang buktinya bangkai-bangkai fosil bahkan Jari-jemari pun disatukan, contohnya sekarang ditemukan kapal Nabi Nabinu di Gunung Arara, ya kan? Itu membuktikan bahwa apa yang udah lama mati itu dibangkitkan lagi agar kita kembali kepada Allah. Ternyata benar apa yang dulu pernah disampaikan Rasulullah -rasu itu. Saya beriman pada Rasul benar. Terus Gunung Padang dibangkitkan bahwa peradaban Sunda itu lebih tua dari Mesir dan Aztec. Yang ada di apa Candi Macupacu gitu di Argentina itu itu lebih tua peradaban kita ini dari situ kita merasa oh ternyata saya bangga sebagai bangsa Indonesia dan Tuhan membangkitkan itu supaya sadar saya tidak apa inginkan saya meyakini namanya Isa saya meyakini Nabi Isa saya meyakini Nabi Ibrahim saya juga meyakini Ahmad bin Abdullah yang disebut Nur Muhammad Muhammad Nah nurnya itu ada di dalam setiap nabi Di Ibrahim, Isa ya, Semuanya ada Di Sulaiman juga memiliki nur Karena Muhammad itu bukan sosok Tapi nur yang ada dalam diri Nah tiba-tiba ketika orang berbeda pemikiran marah Itu berarti sakit Dan orang sakit itu dia tidak sadar bahwa dirinya sakit Dia merasa benar merasa dirinya benar itu menurut saya udah sakit orang itu dan itulah kesombongan yang senyata senyatanya sombong apa yang membuat piraun diceritakan di dalam Al-Quran? karena piraun itu sombong merasa dirinya paling benar kata piraun ketika musa mau menyampaikan inilah kebenaranku inilah kebenaranku yang aku yang aku dapatkan dari tuhan wow piraun langsung anak rohku mulah terobak-rob itu kan aturan aturanku cara berpikirku, menurutku tentang ketuhanan yang paling benar nah kamu membawa satu hal yang baru dari dulu yang namanya nabi ketika pada zaman itu baru Musa ketika menyampaikan kebenaran kepada Piraun Piraun menganggapnya Musa ini membawa suatu yang baru, padahal bukan Malah hanya merhabi-rehab eh, yang sudah lama ada tapi diperbaiki dengan hal baru, update. Iya ketika menyampaikan kepada kaum kaum Yahudi, bisa dianggap apa? dengan dia pembaruan baru nih. Tidak tidak memperbarui sebetulnya dia mengambil dari yang lama diperbaharui lagi ditambah lagi lebih sempurna. Di disebutnya di update, di upgrade. Ini kan ng ngerti ngerti teknologinya sih. Jadi bukan hanya sekarang, bukan hanya teknologi yang di-upgrade dan dulu Allah itu meng-upgrade bahkan kebalik ketika datang utusan Allah, disanalah teknologi berkembang contohnya ketika datang Nabi Muhammad, di disanalah teknologi berkembang Nabi Muhammad ketika melihat bumi bundar turun lagi ke bumi, disampaikan kepada sahabatnya dan didengar oleh salah satu sahabatnya waktu itu adalah bernama Nuhidin ibnu al arabi Muhidin ibu Daud arabi menyampaikan lagi kepada muridnya bernama Kaharudin Barbarossa. Nah Kaharudin Barbarossa lalu berlayar ke Spanyol. Di Spanyol dia bertemu dengan Columbus, ngobrol dengan Columbus dan diskusi. Columbus percaya ngebuku bu, saya ingin menemukan suku merah yang diceritakan katanya ada bulu-bulu apa, bulu-bulu elangnya di kepalanya. Wah saya tertarik sekali. Kalau misalnya bulu-bulunya berarti nanti putar lagi. Ya ini. Dijelajahi lah, yang ternyata ketemu adalah India, bukan indian makanya namanya India, India yang kus kota Hai. Nah, ditemu, dicari lagi sampai ke Karabian dan di sana dia bertemu dengan orang suku-suku India asli. Di sana ketika dia balik lagi ke Spanyol menyatakan bahwa ilmu Islam itu benar. Di mana waktu itu orang-orang Spanyol menganggap belum datar dari dari Kitab Injil yang sudah diperbaharui. Sama para penetanya, ketika Kolombus menyatakan itu, allah langsung dipenjara, Kolombus langsung dipenjara, karena dia sudah menyatakan benar Islam. Dah dulu yang menyampaikan kebenaran ini, Bumi bundar itu adalah Nabi Muhammad disampaikan kepada Muhyidin ibnu al-Arabi, disampaikan lagi kepada muridnya Karubin Barbarosa. Sekarang dibilangkan ini di Pirat of Alkalbien. Sebetulnya yang jadi kebarbarosa itu pada harusnya Karubin Barbarosa itu si Jack Sparrow dengan si temannya itu yang orang Spanyol yang pacaran sama anak gubernur itu yang temannya itu yang berlayar itu si Columbus sebetulnya ini ini kisah nyata ini bahwa Islam itu ketika muncul ketika Allah menurunkan beruk teknologi datang memperbaiki dan menjadi fasilitas untuk orang-orang yang bersahadiri pada Allah begitupun ketika Imam Mahdi turun tandanya apa teknologi jadi berkembang pesat setelah meninggal Imam Mahdinya teknologi berkembang pesat sekarang ya teknologi berkembang pesat untuk mengikuti cahayanya ibaratnya ini cahaya matahari masuk ke kamar nah cahaya mataharinya itu adalah ilmu kenabian yang berkorelasi ilmu tentang kemanusiaan bagaimana untuk berseladri pada Allah nah sedangkan teknologi adalah biasnya kalau kamu di dalam gua atau kalau kamu di dalam kamar meskipun tidak langsung kena terik matahari tapi cuma pantulannya disebut bias Nah bias itu kan di dalam kamar kan masih tetap menemukan cahaya Nah bias itu adalah teknologi Jadi penemuan penemu teknologi menurut saya juga dia mendapatkan ilham Tapi ilham adalah ilhamnya dari ilham bias Dari Allah juga semua ilmu itu Hanya teknologi ini adalah sebagai fasilitator Bagi orang-orang yang berserah diri Nah jadi kalau setelah kita berserah diri Nah orang Yahudi, orang Kristen, orang Cina yang bikin teknologinya ngapain juga kita repot-repot? udah aja tinggal pakai. ngapain juga kita repot-repot menciptakan Android? ya ada duit ya udah tinggal beli. ya udah tinggal pakai. kan itu cuma pasifitator. nah yang terutamanya adalah diri kita berserah di pada Allah. terus kalau kita misalnya sombong merasa wah uh, aku paling benar, lah itu udah kesombongan yang nyata bro. itu udah sakit jiwa. makanya apa yang membuat orang menjadi sakit jiwanya apa yang membuat orang yang jadi men sakit mentalnya, itulah susah untuk berserah diri, karena dia selalu mengutamakan pikiran karena dia menganggap pikirannya paling benar, karena dia menganggap apa yang dipahaminya udah paling benar dan itulah kesombongan yang nyata aku nih paling benar, anorma kemulala nah, yang disebut Abu Jahal, Abu Jahal itu pamannya Abu Hasim, pamannya Rasul, pamannya Ahmad, pamannya Ahmad atau pamannya Muhammad, Muhammad itu ketika ngobrol ya biasa dia juga bersumpah demi Allah aku melakukan segala ini untuk kebenaran dirindungi Nabi Muhammad tapi dia punya niat-niat lain tetap dia tetap pikirannya selalu mengenap dirinya yang paling benar ketika kamu menganggap dirimu paling benar merasa udah benar susah dibongkar nggak mau melepas apa yang isi kekeruhan yang ada dalam botol itu akhirnya kesombongan yang nyata Dan Anda masih disebut Sakit jiwa Ini kayak botol ini Kayak botol yang isinya kopi Keruh Sedikit-sedikit panas Sedikit-sedikit karena -sedikit orang lain sesat Nah orang juga nanti bisa baca Orang juga bisa baca Orang yang mudah terbakar Itu emosinya Itu terlalu korek Orang yang mudah keruh rasa dirinya Itu adalah kolam yang sempit dan dangkal kalau rasa perasaannya seperti luas dan mudah dan dalam itu gak ngaruh mau dikatain begini mau dikatain begitu ya, balik lagi ke dirinya itu kayak cermin balik lagi ke dirinya sebaliknya kalau kita selalu mikirkan nyari-nyari kesalahan orang lain waduh Duh. sebelum meninggal berarti anda sudah di neraka, karena dalam hati anda bergebu-gebu api bergebu-gebu panas dalam kotak selalu nyari gimana nih cara men Mencari kesalahan orang tersebut Akhirnya hidupannya cuma itu aja Cuma mikirin orang Cuma mikirin orang Cuma mikir kesalahan orang Cuma nyari-nyari kesalahan orang Muncul hasul, muncul dengki Muncul mulut Gak dari mulut aja ketahuan Dari bahasanya ketahuan Goblok, anjing lu, tolol Gak berarti sifat di dalam dirinya goblok Sifat di dalam dirinya anjing Sifat di dalam dirinya saya tahu Sesat, oh Allah. ya berarti dirinya masih sesat nah, enjoy aja santai aja kita nggak perlu enggak perlulah terlalu tegang dengan pikiran kita karena pikiran ini sarangnya iblis karena pikiran ini api karena pikiran ini jin dan ini sombong luar biasa sombong menganggap paling benar menganggap paling pintar sehingga ketika ada beda sedikit pemikiran orang lain, woah, uh, nyari-nyari kesalahan orang, berpikir ini, berpikir itu, wah uh, sesat. Yang mudah nggak usah nilai-nilai orang, balik lagi sendiri aja. Apa yang anda rasakan, bro? Kalau anda tenang, senyum, nggak usah cemberut, nggak usah pucat muka, huh? kayak tampil, pucat muka, oh, uh, mulut orang mata merah, muka. Sambil seberi luas, wah ini orang sesat yang buka hafir nah, sadar Yang nama Dajjal itu di Matanya Memandang sebelah mata Terus nganggap orang lain kecil Dia merasa paling gede Raksasa, terus di jidatnya Selalu ada tulisan kapal Nganggap orang lain kafir Terus di tangan kanannya surga Tangan kirinya raka, sekaligus dan raka milik Miliknya gitu. Surga dan raka milik semua orang Apa? surga neraka bukan hanya milikmu kok Tuhan di monopoli kok Allah di monopoli cuma milikmu kok saja orang lain juga pengen ibadah sama Tuhan kok orang lain juga pengen ibadah pada Allah kok hanya dimonopoli oleh pikiranmu saja bahwa kamu yang berhak menerima kebenaran dari Allah jangan begitu dok pikiran dilepas dulu dibongkar dulu pikirannya supaya jangan umat nah, ini karena kalau pikiran umat yang menganggap diri kamu paling benar dan orang selalu salah, ini sama dengan jiwa kita terkotori, jiwa kita terkontaminasi, jadilah keruh. Bagaimana kita bisa Islam pada Allah? Bagaimana kita bisa berserah diri pada Allah? Karena Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Bagaimana kita akan kembali kepada Allah? Sedangkan kita terjebak oleh pikiran, kita terjebak oleh pemahaman yang menurut kita paling benar. Orang lain juga punya pemahaman, jadi bukan hanya kamu aja. Dan saya tidak pernah mengatakan salah dan benar. Tidak, saya bilang hakikat ini bukan tentang salah dan benar, bukan tentang gelap dan terang, tapi tentang kembali kepada diri, kembali ketahuikit ke Allah. Inna ilaihi wa inna ilaihi rojiun itlah aja. Kembali kepada Allah karena kita darinya dan kembali kepada Allah saya selalu satu makanya tidak ada gelap dan terang tidak ada salah dan benar tidak ada hak dan batil tidak ada kalau dalam mereka tidak ada surga dan neraka semuanya dalam diri, semuanya dalam diri bahkan apa-apa yang telah diciptakan Allah oh, ini itu ini itu semuanya ada di dalam diri semua yang ada di dalam semesta ini adalah ada di dalam diri karena tubuh ini adalah miniatur dari alam semesta makanya siapa saya tidak pernah menyarankan anda ketika tiba-tiba anak merasa tersinggung itu lah sendiri ngapain juga karena kayak pedul korak digesek diked jadi panas ngapain juga kayak sempit pikiran dan dangkal ada anak kecil aja masuk ke kolam itu langsung teru luasin luaskan pik, luaskan perasaan kita luaskan wawasan kita dalam dalami ilmunya jangan dangkal kalau dangkal nanti mudah teru mudah emosi Jangan seperti korek api, ini, ini kepala itu dipakai mikir, bukan kayak kentul. Kalau kena gesek dikit langsung berapi, ya. Semoga apa yang saya sampaikan sekarang bermanfaat buat kita. Kita semua saudara. Saya tidak pernah mengusir Anda, walaupun Anda tidak setuju dengan apa yang saya bakti, saya tetap mengharapkan saudara, karena saya merasa mungkin Anda tidak memahami ini. Mungkin Anda belum sampai, tapi saya yakin video ini akan terus ada sampai 10, 20, 30 tahun akan datang. Siapa tahu anak cucu Anda akan dapat memahaminya. Jadi sebelum Anda mengingat maaf, saya sudah memakai. Apapun celaan Anda, itu kembali pada Anda. Saya tidak pernah merasa dendam. Saya menganggap Anda adalah saudara saya. Biarpun Anda membenci saya, misalnya karena berbeda paham, saya tetap mencintai Anda. Karena bagi Allah, satu yang terpenting, Allah menciptakan alam semesta ini dengan penuh kasih sayang, sehingga kita sebagai makhluknya harus menunjukkan bahwa replika hidup yang benar berbakti kepada Allah itu kasih sayang, ahlak. Kalau untuk cerdas, iblis pun lebih cerdas kok. Jangan pernah menganggap kita paling cerdas, paling hebat, paling benar. Iblis juga, oh hebat, dia merasa paling benar. Dia tidak mahu sujudi kepada Adam juga karena dia merasa lebih tinggi Karena dia merasa lebih pintar Tapi saya di sini hanya mengajarkan Yang utama itu adalah ahlak Yang utama itu balik kepada diri Yang utama itu balik kepada rasa Dan rasa itu adalah ahlak, bersyukur Alhamdulillah Anda celah, Alhamdulillah Terima kasih Semuanya balik lagi kepada Allah Dan celahan juga balik lagi ke diri Saya tidak memusuhi anda Meskipun anda memusuhi saya tidak masalah anda tidak menerima saya. Mungkin anak cucu anda nanti akan menerimanya. Saya tetap menganggap anda saudara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.